パパキヤロチュー、ジュダブラサンタウン、ポランタウン、ポランタマ、パキデンガムナー、パラティ、ピンキナミキキカ、キャパティアンジャカパンジャン、ピキチュマミキルンキャパティアンカンのマシンマシン。アロキリトロス、アパンキタマジュー、フォンボロサンニーナマニャー、パカジャー、カロジー、タキャスティンダル、ヒリポミキネバナー、ヤマママママライアニー、ボカミンミ Pak Tony Halo Pak Tony Terputus kah? Oke、okay. Pak Witayo, selamat pagi Selamat pagi i n i komentar saya Ini a p a t u h dicurigai Pasti Saran dengan m a f i ada n korupsi itu Soalnya ini Lahan yang Paling Diminati orang banyak ya Maksudnya Kerja-kerja b e t d i k a n a harus dipiksa itu パシャリフ udin? Silahkan, Pak.、Uh, mbak, mau soal lihat infrastruktur jalan nih tahun 105 atau 76 untuk seluk itu jahat jahat tauhid ya kata Bogor c a w i Itu dibangun sama Korea kerja sama teknologi-teknologi Korea. i a t a j gitu deh. Heeh, apa namanya?、Eh, kita tau l a h Jalan di sana tuh udah sekian puluh tahun nggak pernah ditambah jarang deh ditambah-tambah. k a l a u ada s a d i k i a n t k u a t bener gitu、uh, Kalau kita bandingin dengan -banding Jalan yang ada yang lain-lain ya Apalagi yang di Dekampek, Pantura Ya ini m a s a l a h Kembali lagi nih ke Kualitas orang kita mbak. Jadi kualitasnya KW3 Bikin produk KW3 Sebenarnya kalau lagi n g a l a m i sesuatu ya Asal lempel Pakai nasi juga jadi ya Kalau yang mau bikin harus kenceng nih Itu begitu sembarangan パーサーはパーサーはパーサーはパーサーはパーサーはパーサーはパーサーはパーサーはパーサーはパーサーはパーサーはパーサーはパはパーサーはパーサはパーサーはパーサはパーサはパーサはパーサは apa namanya sanksi dan, dan sanksi lah sebagai kalau kerjanya a nggak benar nggak pernah ada sanksi g a k ada evaluasi terus jadi pejabat aja begitu walaupun kerjanya a nggak benar s t i a p a terus gajian i t u kan r e apalagi a kalau proyek kan udah tahu tahu tiga,、uh, itu tiga proyeknya anggarannya tahu a t u Jadi itu loh, karena tidak ada evaluasi dan karena tidak ada sanksi atas penjalan prerokasi itu gitu loh Nah, kalau dia kerjanya n g g a k benar, n g g a k pernah ada sanksi terus, naik pangkap saja Kalau waktunya tangkap, naik pangkap, naik pangkap gitu Kalau naik gaji, nah, waktunya naik gaji Saya、nah, pernah ada evaluasi, terima kasih Ya, berikutnya, s e a pagi, Pak S.F.M Halo, silahkan di sini Silahkan Ya, terima kasih Saya rasa untuk melihat ini perlu dilihat dari dua sisi, positif dan n e g a t i f n Ya, positif mungkin saja Itu jalan, kualitasnya kurang bagus. Apalagi sekarang mobil makin banyak dan apa namanya kapasitas makin banyak. Sehingga jalan itu c e p a t sekali rusak. Untuk menyamankan warga yang pulang, maka setiap tahun itu proyek dilakukan. Sisi negatifnya mungkin saja karena tadi itu. Kualitas apa namanya, jalan itu tidak dibuat yang bagus. Dan juga tidak dibuat satu jalan yang benar-benar dedicated untuk Uh, apa namanya mobil-mobil besar?、Eh, Mereka dibedakan antara mobil besar dan mobil kecil. Ya, untuk membangun satu jalan, katakanlah jalan tol, uh, lintas uh, pantura, ataupun pantai selatan. Demikian, Mbak, terima kasih. Iya. a m p a i i pagi, Bu.、Ya. Silakan. h Jadi, gini, kalau dilihat ini bukan hanya jalan, Bu. Semua ada event olahraga juga mepet. Kalau dilihat. Mereka sebenarnya ngincer dana taktis Bu Nah, kalau ada dana taktis ini Bisa dimakak u s e t i n g g i tinggi n ya Nah, karena apa? Pengerjaannya harus cepat, harus selesai Nah, jadi lebih gampang deh korupsinya Bu Itu aja, makasih Pak Beni Halo, Tapi, ya silakan p a g Beni Iya Ibu, saya s e d e r h a n a a j a Sebenarnya itu menunjukkan komitmen pemerintah Yang gak pernah serius u r u s bangsa ini kan Kalau Halo Iya、yeah. Iya komitmen pemerintah n g gak p r a h i h disuruh bangsa ini Karena pekerjaan Kalau dulu kita sekolah Kalau kita nilainya jelek itu disuruh hair kan u j i a n、yeah. ulang hair、mm -hmm. Nah Itu kan s e p e g a proyek Ini kan proyek hair itu melanjutkan proyek buruk Itu aja Bu, menurut saya、okay. ya, Terima kasih Sepanah sebasti ya. ya itu dia Contoh dari p e j a b a t d i j a b a t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 gaji atau segala macam, tapi jelas mereka itu tidak pernah bertanggung jawab penuh, dan kalau sekarang menghadapi lebaran mereka sibuk-sibuk begitu, ya kembali lagi, paling enggak mereka menciptakan peluang peluang apalagi misalnya dikorupsi, dengan kerja buru-buru otomatis semua itu kan membuka peluang untuk korupsi, terima kasih Pak Yanuar selamat pagi, ya silahkan Pak ah y a jalan Pantura itu menjadi ritual. Sebetulnya tidak jalan Pantura aja. Jalan Banten itu juga tol Banten tol ya. Itu tiap tahun itu ada perbaikan, bahkan tiap bulan dan tiap hari l a itu perbaikan itu. Pertama, memang itu diciptakan proyek itu untuk masukkan t a f i r a supaya ada pekerjaan. Dan yang tahun berikutnya bisa dianggarkan lagi menjadi APBD ya. d i アンパドワ e メンマンカスウサインカ kenapa d i j a d i ウ a n alasan エットウビバ l e トウエット ini banyak orang menggunakan jalan. Sebenarnya kan di Indonesia ini, PU itu kan banyak i n s イ n y u ト n y a k ラ n a p a tidak dibikin jalan itu misalnya di beton? l a dengan a l a s a n mereka bilang, oh tidak ada anggaran Anggaran itu ada Negara ini kaya, f r e e p o r t saja bisa Ya kalau f r e e p o r t itu benar-benar 100% masuk ke negara Itu bisa 50% anggaran belanja Dan ini ya biaya APBD, APBN d a p b negara itu ter,、e, tertutup di Buat pajak, jadi banyak sekali entah nggak Bayangkan kita ada 200 juta penduduk Indonesia, andai kata satu penduduk itu, ya satu minggu, satu hari, eh satu minggu, diberikan 500 perak saja. b e b r a p a banyak uang yang terkumpul dalam satu tahun, 52 kali 500 kali 200 juta, cukuplah. Untuk、uh, bikin d a l a m Pantura itu memang tidak ada niat baik. Ya, terima kasih. Oke,、okay, Pak Leo. Ya, selamat pagi Ibu.、Yeah. Ya, kita melihat ini. パーティーパー Dengan kebesaran hati kita masing-masing、eh, Terutama anggota DPR Dalam pengajuan、eh, Dalam pengajuan APBD masing-masing daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya Itu perlu m e s e r e s mengenai、eh, jalan ini Tentunya itu kan dimasukkan Kedalam rancangan anggaran、eh, b e l a n j a dan penerbangan daerah Nah yang untuk daerah itu Para anggota DPR yang b e r k e n a n hati Saat ini Harus mem memantau dengan, dengan, dengan baik hari ini, gitu Bu. Karena tidak dimulai dari sini, saya kira setamanya akan menjadi satu rezeki tahunan bagi para pejabat t e r s a n a yang disindid di daerah tersebut, saya kira demikian, Bu. Iya, terima kasih.